なるほど。 パーヘリ、キタカパサノパギパギ ごめんなさい。 tapi kan dia ada wakilnya wakilnya juga sejalan apa yang diprogramkan oleh gubernur menurut saya supaya merata hasilnya seluruh Indonesia gak apa-apa e r j a l a n g a n presiden nanti wakilnya naik itu seburuk sopor wakil presidennya nanti j a lanetan karena dia benar-benar membela rakyat Jakarta-Ketawan bahas Jakarta d i t e g a n g oleh サ e バーグリャパンダンバギーサローポメタルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディアルメディ Negara demokrasi ya. Yang penting beliaunya tujuh nanti calonkan, makasih. Gitu. Makasih Pak Anton, Pak Gilbert pagi. p e n e l p o n yang barusan itu benar. Ini kan demokrasi, jadi kalau, kalau rakyat suara rakyat kan suara Tuhan ya. Semestinya b i a r k a n aja bergulir, ya kan? Gitu aja makasih. Terima kasih Pak Gilbert, Pak Anton pagi. Ya. Uh, sebenarnya ya karena saat ini kan memang calon pemimpin, pemimpin tidak ada yang pas gitu ya. Tidak ada pilihan lain Sehingga saya sendiri setuju dengan Pak Jokowi、uh, masuk gitu loh Memang sih mengingat kepentingan DKI yang sangat rumit ini Kita sangat membutuhkan Pak Jokowi gitu ya Tapi saya pikir lebih s e p a d a n lagi kalau Pak Jokowi sendiri jadi presiden Ahoknya sendiri naik jadi gubernur jadi memang sejak s a k a t a l a h gitu loh, apa yang direncanakan bisa dijalankan n g a k kayak selama ini instruksi daripada SBY n g a k dijalankan oleh Ipoke、si、gitu jadi percuma juga gitu ini kan memang mereka sepadan ya satu visi satu misi gitu loh jadi cocok aja lah karena memang tidak ada pilihan lain lagi calon presiden di negara ini selain dia、gitu. terima kasih terima kasih Pak Anton Pak bangun pagi ya selamat pagi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 アイトアまリスソファン k ョンコミ、デニカロ、i ル Terima kasih, Pak Bangun. Kita kepadang telpon terakhir ya. Pak Yato, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Nah, ini dari Pak Yato ini. Iya, komentarnya apa?、Ah, saya sih setuju aja untuk Jokowi n a i k jadi presiden. Itu aja komentar saya, m a s e l a m a siang, Pak Henry. s e l a m a siang. Ya, kita k a n harus betul-betul. Saya setuju sekali itu. Dari awal juga sedang... Pak Jokowi kalau sudah jadi gubernur selesaikan tugas lima tahun ya, karena ini titik t e l a k n y a Indonesia ibu kota kita ini dibenahi dari tikus-tikus di p e n d a itu, sampai sekarang di p e n d a itu, tikus-tikusnya yang memperkaya dirinya dengan uang-uang rakyat mereka manfaatkan, ini itu, jadi kita minta tolong sekali lagi, Pak Jokowi jangan dibawa-bawa untuk menjadi calon p r e s i n d a n e s i a パ s ョウィラ、ミシャマブナイ、デカイニ、イトタ a プリンドネシア、パンパビア、キダーパンビシャニ、ネタニキタタナンパン、イトチクシク i クシ i シクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシクシク a クシクシク a クシクシクシクシクシク a k a クシクシクシク i クシクシク a t a クシ kita tanah abang ク a ク itu tikus-tikus dari atas sampai bawah udah ketahuan betul kan yang bermain makanya rakyat mendukung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 Itu hasilnya melebihi dari 5 tahun Kerjanya b n g z i Bawo Artinya percepatan DKI itu sudah terjadi Kalau memang Jokowi itu dibutuhkan rakyat seluruh Indonesia Why not? Dia harus mau menerima Pilihan rakyat seluruh Indonesia Jadi jangan alasan Kalau gak ada Jokowi, Jakarta n gak g bisa mati, salah Justru ada Jokowi jadi presiden Jakarta lebih h e b a t パーマさん、ああ、え saya n g i k u t pendapat yang kedua karena Pak Jokowi bisa dilihat bisa dirasakan oleh rakyat Jakarta terutama anak sekolah dah dibat kemudian partus e h a t dan merata kali-kali diterungin mumpung ada peluang emas sekarang tolong PTIP calonkan Pak Jokowi karena sama wakilnya juga satu arah jadi Pak Ahok Labor wir olduğ siemens パジョン マジでやっと、アルガ、ブトワン、パカナミガマハ、イトドルビュー、ウシ、バロウフィナー、ヤマファタ、ウンバリアバタン、ボアコロフィア、ジャパトウワンカヤ、ウサイドトユトロナウダ、エラーエポピー、レン、マガシ。 サマシャ i ボー。サマシャンボーラン、ウニャパナバマティマシン、タピカムゴルタヤ、カランディネシアとステアムチェンジ、カパミンティナンス、タトウィバウンガー、カパチェンティダアダ、カタウンティダアダ、カワジャギガス、クリンティア、サラダニエ、パジャポウィ、パハオキトウ。サラサメマンジア、サマキトウバサリブルノゲカイジャパサン、パハオ、タタマハリコジャンセミニ。 k e b u besar m e m u t u h k a n pemimpin yang tangguh. Saya rasa lebih dari sama a p dulu tuh di negara Indonesia. Terima kasih. Oke,、okay. Pak Yudi. Ya,、eh, kalau menurut saya sih daripada merebut masalah jabatan、eh, presiden gitu ya. Tapi kalau dilihat dari calon-calon、eh, presiden yang sekarang ini, kalau saya kalau memang diusung dari partai PDI, saya setuju aja kalau Jokowi. daripada sosok megawati atau i i r dia hanya membawa sosok turunan dari Soekarno aja gitu, ya, saya menurut saya sih pantan aja lah Pak a r i s i n ya, ibu saya mau komentar aja、uh -huh. emang、eh, kalau guru s e k a r n o Putra itu t i d a k m bukan idola saya juga dia p u t r i bicara secara umur ya atau secara matang ya tapi kalau saya melihat bahwa Indonesia ini memang benar sih Udah、hmm. dalam ICU、hmm. Kalau misalnya dapat pemimpin yang baik itu disuruh tunggu 5 tahun lagi、hmm. Saya takutnya Indonesia ini udah keburu hancur dulu gitu loh Jadi hancur n y a dalam arti m e n t a l n y a koruptornya Mereka tuh udah pesta p o r a udah 5 tahun lagi Nah kita kan mengharapkan pemimpin yang bersih saat ini Bersih itu dalam arti apa? Bersih mentalnya mental mem, mau mem, melayani moralnya baik tidak punya ikat i、e, memperkaya diri sendiri memikirkan rakyat banyak dan menurut saya sih saya baru lihat hanya di Pak Jokowi. Oke.、Okay. Menurut saya begitu.、Baik. Terima kasih Pak r i f i n a k Ramli, pendengar terakhir, silakan Pak. Ya selamat siang b u Siang Pak,、uh, silakan. Menurut saya bu, kalau dari sekian banyak pemimpin yang sekarang ada. dan kalau kita lihat yang mau benar-benar memperhatikan uh, nasib uh, rakyat ya ada apa namanya ya eh、uh, p r o r a k y a t maksud saya gitu ya jujur ya p e m i m p i n itu memang diperlukan nah ini Jokowi kalau menurut saya memang sosok yang tepat misal ini diantara bahan s e k i a p banyak saya rasa、uh, salah satunya Jokowi itu yang sudah cocok ya jadi saya maih mau kalau bisa、ya. nah CDP harus langsung、oh, so、lihat itu nah itu aja bu. Maik Adi ya selamat ya. siang siang p a silakan、uh, ya bagus menurut saya i m、hmm. b a u a n n y a untuk memajukan daerah ya menggerakkan pemuda pemuda daerah k a r e n a saya lihat sendiri di b a n t e n daerah saya ya itu kasian petaninya Kalau musim kering air tidak ada, jadi pemerintah tidak ada yang ngurusin irigasi. Irigasinya tidak, jalan mereka sampai harus beli,、e, ngebor sendiri pompa air j e t p u m p ya, untuk pertaniannya. Jadi ya mereka perlu dibantu di daerah itu, khususnya untuk pertaniannya, irigasi. Itu a j a terima kasih. Baik. Saya kembali mengundang Anda untuk gabung di 633-9160, b u s i n e s s a n Opinion, Pak Zainal. Siang, ya, Pak. Iya, Pak. s i l a h k a Kalau saya lihat apa itu, organisasi masyarakat sekarang itu, kalau yang di kota ya, kalau yang di kota itu, itu t u j u a n n y a ngebilas, yaitu kebanyakan itu disewa-ewa nama politisi untuk demo, itu kalau polisi memperlukan. パーコン ya artinya tapi organisasi masa yang mana tahu saya kan organisasi masa di Indonesia ini kan semuanya kan preman ya kan yang putih kan udah nyaris gak ada jadi kalau ngajakin organisasi, organisasi masa preman kita ngajakin bisnis sama maling sama preman gitu. jadinya apa gitu kan garbage in garbage out sampah keluar sampah gitu kan dan juga ini yang ngomong sayangnya keluar dari mulut seorang yang kurang populer bahasa y a juga n g gak gitu よ、ah uh, かったらんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうか n じゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうかんじゅうか 山崎さんは、山崎さんは、山 e さんは、山崎さんは、山崎さんは、i t さ a は、山 l a h は、山崎さんは、山崎さんは、a 崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんで山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山 ファンで食べたら a べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べたら食べ はい。